Bersama-sama dengan Sagita, Tech Pro, Tech Donal Production. Ada HM Professional Audio. Jombang, terima kasih. Ini Record Ngawi, Jawa Timur. Diva Professional Soting. Nganjung punya, langsung saja. Sagita, bersama-sama dengan Anda. Waduh, kali bening saratan Madiun bergoyang. Ada, Eni, Sagita.